Ada yang 70? Ada yang 70? Pinten Pak 71 Mungkin ada yang lebih dari itu? 71 di atasnya 71? Pintan? Mana? 78 Ada yang di atasnya 78? 78 Enggak ada? Pintan, Pak. Berapa? 75 ya dibawahnya bawahnya 78. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ada yang di atasnya 78? Pindan 82. Ada yang di atasnya 82? Enggak ada. Ini, Pak. Sebelum saya tanya, saya kasih hadiah dulu 82. <tuh>.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 Selama sekian puluh tahun Panjenengan berapa kali sakit? Oh mungkin terlalu Terlalu ini ya Terlalu apa? Terlalu banyak nah, Ya saya tanya yang usianya 3 tahun 4 tahun Berapa kali sakit? Juga gak bisa ngitung? Baru 3 tahun sudah gak bisa ngitung Bagaimana kalau usianya sudah Lebih dari itu? Tahu gak Panjenengan?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 Hanya sekedar itu gak cukup Kita harus cari tahu Kenapa kok Nabi SAW bisa sedemikian Prima kesehatannya Apakah karena Nabi kita Muhammad SAW Makanannya lebih Empat sehat lima sempurna dibandingkan kita Apakah karena faktor itu Saya pikir enggak Karena Nabi kita Muhammad SAW Pernah Beliau mengalami kondisi ekonomi Yang sangat sulit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 dikasih damen, mau enggak? enggak mau kalau manusia apa yang menyebabkan? aspal yang mau, astagfirullahaladzim udu aspalnya maksudnya, korupsinya itu udu aspalnya Al-Quran mau, kudunya diwajah malah dipangan lihatlah manusia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 Cara yang ketiga, porsi. Yang pertama apa yang dimakan? Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan taiziban. Wahai para manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan taizib.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 Ketika dimakan akan berpengaruh kepada perilaku orang yang memakannya. Makanya nuansewu banyak orang-orang yang hidup di wilayah barat. Barat gue maksudnya? Ujung Banjarnegara. Eh kok Banjarnegara? Barat sana? Prokarto Jakarta bukan itu maksud saya. Orang-orang Eropa.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 Ijolan yo. Akhirnya betul. Ayo. Sudah masuk kamar masing-masing dan -masing, dia saking sudah tidak ada rasa cem, cembur. Mak nah, kita nggak mau Indonesia seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti di sini supaya halalan taibah.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 Di antara yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu itu lebih sering memakan sesuatu yang sifatnya nabati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syamail Al-Muhammadiyah. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi sallallahu "Labu." Labu. Tahu labu? Labu bahasa Jawanya apa? Waloh, waloh. Hada duba'u labu ini nukasirubihi to'amanah. Kami memperbanyak di dalam makanan kami. Kami sering memakan labu ini. Makanya sebagian sahabat ketika melihat Nabi SAW suka makan labu, ikut suka apa? Makan labu. Di antaranya Anas ibnu Malik.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 Ustad, nanti kalau kita makan dagingnya sedikit, ya emane manusia, menganu lagi walimahan we bangsane, bangsane balas dendam biasanya rumah lah wekor tempe tahu tempe tahu tempe tahu, ya, pol pole, pol polein dog, nah. ini pas walimon, ana sate, ana gulai, ana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 herbivora kuat-kuat enggak? -kuat Contohnya jaran eh, apalagi? Gajah apalagi? Kebo. Coba yang pernah enggak melihat ada kucing suruh apa? Suruh bajak? Enggak ada. Bajak sawah itu butuh kekuatan enggak? Butuh. Siapa yang bajak? Herbivora. kebo, sapi, kuat-kuat. <tuh>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 Susu dikasih satu mangkok, satu mangkok habis, bersih. Akhirnya Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperskan lagi mangkok yang kedua, ternyata habis. Wah kita kecot banget dia nih. Ya. Akhirnya dikasih mangkok yang ketiga habis lagi sampai tujuh mangkok, enam bewarek.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 Akhirnya dia tertarik masuk Islam. Malam itu masuk Islam dia. Keesokan harinya oleh Nabi SAW dikasih suguhan lagi susu. Sama susu. Diperuskan oleh Nabi SAW satu mangkok. Ternyata satu mangkok itu gak habis. Bukan karena tadi malam bisku wargen. Bukan. <tuh> Tapi karena sekarang dia sudah sudah menjadi Muslim, dia mengawali segala sesuatunya dengan bis. Bismillah. Makanya Nabi asalam mengatakan to'ammul wahidiyakfir ifnin. Orang Islam itu makanan satu orang cukup untuk dua orang. To'ammul ifnin yakfir arba'ah. Makanan jatahnya dua orang cukup untuk empat orang. Makanan jatahnya 4 orang itu cukup untuk 8 orang Cukup Cukup itu bukan berarti warg Cukup maksudnya ya cukup Nanti kita akan bahas masalah porsi Ini cara makan Cara makan Mengawali dengan Bismillah Berikutnya Yang diajarkan Lain Nabi SAW Tidak makan sambil berdiri Atau minum sambil berdiri Nabi SAW tegas sekali mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, لا يشربنا أحد قوم Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Kau kan ngombe, ustaz Berarti mangan orang apa? Maklu ngombe, piroli apa mana? Mangan, kira-kira seperti itu. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Secara etika jelas lebih sopan.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 Ya, dengan apa? Dengan halus sar gitu. Tentunya lebih nyaman untuk ususnya dibandingkan seandainya orang berdiri, maka dia jatuhnya akan agan keras, deres, tuh. Dan pasti nanti akan berpengaruh kepada kesehatan ususnya. Lo, lo ustad, jenuh sabun tidurnya mangga, mobil karung masuk, kira apa apa? Iya, umur anda sekarang berapa?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 Mengendap di saluran ureter kita Akhirnya timbullah penyakit namanya ginjal Dan yang semisalnya. Makanya sebenarnya penyakit-penyakit yang Medeni-medeni itu ya. Itu bisa jadi adalah karena pola dan cara makan kita Atau minum kita yang gak benar Makanya wajar seandainya Nabi SAW Beliau sehatnya prima. Kenapa? Karena pola makan beliau luar biasa sehatnya. Ini tidak makan dan minum sambil berdiri. Kemudian di antara aturan yang lainnya adalah tidak makan dan minum pakai tangan kiri. Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ira akala ahadokum faliak ya kulbiyami nihi."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 malah kadang-kadang ustadz maning, ya atau tokoh agama lah, tokoh agama, supaya tangannya nggak kotor nggak apa ujuk-ujuk, kenapa kok bisa seperti itu? Apa dia nggak tahu kalau setan itu minum pakai tangan, kiri, semborongan jong ya, itu lucu setan, Iya memang jenengan bukan setan, tapi jenengan tiru-tiru setan.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 Istinja, tak istinja itu adalah wuwek dan cebok. Istinja melakukan pembersihan untuk dua kemaluan depan maupun belakang. Nembe kamar mandi ah, langsung mangan mendoan karo tangan kiwe, ya nyambleng rasane. Enggak tahu itu kuningnya mendoan itu kuning yang mana, enggak tahu itu kuning kuning apa kuning sing liane.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 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menyatakan hadisnya hasan sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hasbi ibni adama yuqimna sulbahu sebenarnya kata Nabi sallallahu cukup untuk anak Adam makan beberapa suap saja sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya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 penak banget kumpul-kumpul akan kojo jambu hijau apa itu kumpulan barang wis buka iya apa enggak iya jadi jangan kita itu balas dendam ya justru itulah ujian buat kita bagaimana kita bisa menahan nafsu kita kata nabi sallallahu alaihi wasallam bi hasbibni adam uqulatun yuqimnasulbah cukup bagi bani adam untuk sekedar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 Sombong Muslim itu aja kelemar-kelemar ya. Kayak cacingan Padahal ya cacingan yang dia ya Memang sudah takdirnya Tapi ya aja ngetonakan kayak wong Cacingan gitu loh Walaupun dengan cacingan tapi tampakkan bahwasanya Muslim itulah seorang yang tegar Yang sehat, yang kuat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 Le antop, sih mutu utu, bukan udara, yang keluar nasi yang belum dicerna dengan dengan baik. Kadang-kadang ya, kan saking wah ngobok selakan entongo, jadi bleb bleb bleb bleb mencernanya pun enggak bagus. Akhirnya ketika antop sih mutu esim eh, blundu blundu nasi ni. Ya wajar kalau misalnya orang sebut itu sakit. Makanya kata Imam Ibn Kasyim Al Jauziyah, kata beliau.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 Perang Uhud dan yang semisalnya atau perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadhan. Bagi camasa masuk kantor jalur corting, baline jalur corting. Sudah kayak gitu di kantor cuma duduk saja, ngantuk lemes. Begitu buka langsung leb leb leb ngantuk maning.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 Kalau kita ingin setan itu tidak selalu ngipas-ngepasi kita untuk berbuat maksiat, sempitkan jalur mereka. Disempitkan jalur jalan-jalan mereka itu, disempitkan caranya di mana puasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral ma shabab, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, hendaklah menikah.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 Kesehatan rohani seperti yang saya sampaikan tadi, pusatnya dimana? di mana? Di hati, di kalbu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di jasad kita itu ada segumpal daging. "Idza sholahat sholahal jasadu kulluh." Seandainya segumpal daging itu baik, Maka seluruh jasad akan baik. Wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging itu rusak. Maka seluruhnya akan rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahawa itulah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya. Kita harus menjaga. Kesehatan kalbu kita. Sebagaimana kita menjaga kesehatan perut kita.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 orang yang menderita tidak merasa orang yang di sekelilingnya merasakan. Contohnya lara untu. Ini fisik apa? Fisik apa rohani? Fisik. Siapa sing lara? Dewek. Sing lara dewek. Sing lara dewek pinggire ora lara. Lara ya? Oh, lara ya. Nyau tau la lara. Ya iyalah wong men cek merasakan. Itu kalau fisik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 Masih ada harapan untuk masuk surga Walaupun sudah sampai stadium 4 atau stadium 5 Karena orang masuk ke neraka itu Bukan karena penyakit Kanker, bukan Orang masuk ke neraka itu bukan karena kolesterolnya tinggi Makanya coba cari di Al-Quran Anda Enggak orang masuk neraka Gara-gara apa? kolesterol tinggi Gara-gara asam urat, enggak ada Oh berarti orang papa usah, Udah orang apa? Tapi efeknya cuma di dunia Kalau dia sabar dalam menghadapi itu semuanya. Akan tetapi orang masuk ke neraka itu karena penyakit rohani. Makanya Allah Subhanahuwataala dalam Quran mengatakan, Masalaku kumfi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Kalaulah naku min al musallim. Kami dulu ketika di dunia tidak sholat. Ini penyakit apa ini? Rohani.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 Ceritanya ganti oli sebulan ganti oli ini oli sing bekas. Tapi orang orang ditulisnya oli sing anyar. Engkau selisihnya, bela pun mengaji. Nah, Naku Sri Pilani gue, gue. Yang menyebabkan kenapa kok hati kita doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahuwataala. Maka kalau misalnya sudah seperti itu kita harus hati-hati. Yang menyebabkan hati itu sakitlah banyaknya perbuatan maksiat. Makanya kita harus memberikan hati kita nutrisi yang cukup. Apa nutrisi? Makanan. Sebagaimana perut kita kalau tidak diisi lapar. Hati kita kalau tidak isi juga lapar. Apa makanannya hati? Kata Nabi SAW. Iza marartum biriyadil jannati farta'u. <Suluhu>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 di surga nanti. Nabi pesan di sini. Wahai umatku. Kalau kalian lewat taman surga mampir. Para sahabat kan bingung. Ya Rasulullah. Wa mariyadul jannah. Wahai Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Kata Nabi SAW. Hilakul zikr. Taman surga itu adalah. Majlis zikir. Hadis riwayat cirmidhi. Dan nyatakan Hasan oleh Syekh Al-Bani.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 Setelah baca doa masuk kamar mandi, akan masuk kamar mandi baca doa. Butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Kemudian masuk kamar mandi nyuwun 1000, buang air kecil, buang air besar. Kemudian maaf istinja, cebok pakai tangan apa? kiri. Pakai ilmu enggak? Pakai ilmu. Keluar wudu, wudu. Cara wudu yang benar butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Itu kita baru bicara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 lah sih mendingnya lah daripada kaya korut itu fikir kalau sudah khatok kan sih mendingnya ini namanya kalau dalam okrawing Lihatnya ke, ke bawah tapi kalau masalah duniawi wis selalu melihatnya ke atas loh jangan boksin dua motor iyalah no motor zaman tahun bitung bulu kita wis motor singanya ranyar nah itu kan kalau masalah duniawi wis ke atas kalau masalah okrawing lihatnya ke bawah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 tempe tahu alhamdulillah lihatnya ke bawah siapa tanggane kur kur segatho lawuhe uyah karo jelantah gitu lihatnya sehingga syukur sama Allah Subhanahu wa nah kalau masalah ibadah lihat di atas oh saya sudah salat alhamdulillah sudah salat lima waktu tapi urung ke Oh romang, Oh bagus. Lihat di atasnya. Oh itu Pak Anu sudah ke masjid lah nyongarap kayak kaya. Begitu sudah ke mesjid lima waktu, jangan puas. Lihat. Oh saya sudah ke mesjid lima waktu, tapi saya masih kadang-kadang solatnya belum khusyuk. Lihat yang sampingnya. Oh itu lebih khusyuk nyongarap tak ungghah kayak -kaya. gitu. Itu baru sik. Maka di sini Nabi SAW Memerintahkan kita Untuk menghadiri majlis taklim Untuk menghadiri majlis fikir Yang di dalamnya disebutkan Hukum-hukum Allah nama-nama Allah Ini adalah nutrisinya Dan juga nutrisinya selain ilmu Selain ilmu agama Nutrisi hati itu juga Adalah berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Azza wa Jalim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 dokter jiwa tapi orang orang tenang sih kepriwe. Iya, karena dia itulah spesialisnya penyakit apa? Penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, orang-orang yang berkobanten untuk mengobatinya adalah para ulama. Makanya jangan heran kalau ada ulama pergi ke dokter. Loh, ulama dening lara weteng. Loh, itu penyakit apa? Itu penyakit rohani. Ini penyakit weteng ini penyakit jasmani.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 Mian biasanya nong terus, sikit nong perapatan terus. Mian biasanya kansane anu-anu, Siki kansane anu-anu beda lagi kita. Orang kena futur penyakit futur. Kalau orang sedang terjangkit penyakit futur, jangan ditambahi dengan penyakit yang lain. Contoh, orang lagi futur ngaji yuk, lah nyong lagi futur lah. Bu lagi futur, Kok malah enggak mau ngaji, ya tambah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 membersihkan tubuh dari virus yang sudah terlanjur masuk. Kalau dalam ilmu kedokteran ya dikasih obat-obatan. Dalam herbal juga sama dikasih pil-pil herbal, jamu godok supaya apa? supaya virusnya mati, dibersihkan ya. macam Macam-macamlah tergantung itu dokter yang tahu itu. Kalau penyakit anu bate anu, penyakit anu bate anu, penyakit anu bate anu masing-masing punya obatnya sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam penyakit rohani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 ada cuci darah ya ini cuci apa cuci darah seujur tubuh kita bersihkan dengan cara taubat nasuha kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim Al ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha Asa rabbukum ayughfir ankum sayyi'atikum semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian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 Terus, apakah bisa diampuni? Bisa, kalau misalnya dia ber, bertobat Dosanya akan bersih Terus Amal sing hilang keperiwe Orang sholat 60 tahun Haji pingpitu ya. Sakat sabentahun Sudah kau rajin Melakukan satu kesyirikan Hilang kabeh Nek tobat Dosa syiriknya diampuni Dosa syiriknya di, ampun, amal soleh sing wis kandung hilang. Mulai dari nol lagi, mulai dari nol lagi atau dibalikakan, nol lagi. Nege bertobat, tulus mati keberiway. Berarti kan kurung dua amalan ya. Kasihan sekali ya. Para ulama berbeda pendapat. Tapi insyaallah pendapat yang lebih kuat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 sebutkan bagus silahkan penya pertanyaannya gampang makanya tipis jawabah pertanyaan yang kedua Apa yang dimaksud dengan Halal dan toyib Bagus Pertanyaan Kepada apa ini? Ketiga Bagaimana komposisi jenis makanan? Bagaimana komposisi jenis makanan yang dikonsumsi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa? Sebagian apa?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 Enggak boleh nyontek. <laughs> ya, enggak nyontek, enggak nyontek. Siapa yang bisa? Ya, yang pertama apa yang dimakan? Ini apa ini? Ya, terus Sebentar, yang apa yang dimakan masih kurang itu. Siapa? Si, si, si, si, si. coba rata tangan semuanya, tak pilih. Monggo yang bayam peci kuning. Ji.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 cara memakan, terus, ya, bagus, terus, ya, yang ketiga, por, ya, bagus. Ini enggak pakai tulisan bisa. Bagus. Silakan. <tulah> Pertanyaan terakhir. Ini paling kandel kayaknya. <tulah> Baik penyakit jasmani maupun rohani. Ternyata langkah-langkah penyembuhannya mirip.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 Imannya. imannya. Imannya itu dibenarkan. Ya. Yeah. Kedua, hmm. melindungi dari virus yang baru. Ya. Yeah. Dan kita, kita jangan jangan menambah. Masih ya. Bagus. Dan kemudian e membersihkan virus yang sudah lama selang dari kita seperti dengan berobat. Bagus. Silakan akhirnya gol juga nih bukunya. Baiklah para tuan mengan atau para hadirin kita baca beberapa pertanyaan. ustaz tanya apa yang dimaksud bulan Ramadhan, apakah termasuk malam hari dan siang saja sampai subuh atau sampai magrib? Semuanya, ya bulan Ramadhan itu semuanya, mulai dari pagi sampai pagi lagi.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 Setahu saya tidak ada ucapan khusus Dijawab dengan ucapan yang serupa juga tidak apa-apa Diucapkan dengan Sama-sama mengucapkan Taqabbalallahu minna wumingum juga tidak apa-apa Ustaz, ikan yang dikonsumsi Diberi makanan haram Apakah ikan itu haram Kalau misalnya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 ada sebagian ulama mengatakan tiga hari Jadi enggak langsung dari kolam Langsung di belay Makanya nunggu sewa kadang-kadang Kadang-kadang Ketika makan ikan itu rasanya kok Rasanya sepet-sepet Sepet-sepet apa gitu. Karena tidak di karantina Jadi solusinya Kalau memang ikan seperti itu Maka di karantina terlebih dahulu Kenapa daging babi diharamkan sedangkan daging sapi tidak? Karena Allah mengatakan seperti itu. Karena Allah mengatakan seperti itu. Dan yang dan yang menciptakan sapi serta babi itu adalah Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan: ala ya'lamu man khalaq wa mengatakan: latiful khabir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 dia akan mengatakan iya Kenapa kamu mau nemas Karena saya yakin dokternya ahli Dokter ini adalah dokter kepresidenan Misalnya dokter-dokter senior Dia sudah sekolah di mana, di mana, di mana Pengalaman mengoperasinya sudah luar biasa Saya percaya Bahawa amputasi inilah solusi yang terbaik Dari dokter tersebut Kenapa ketika mendapatkan Advice dari dokter Dia bisa percaya Ketika mendengarkan adfis dari Allah Dia enggak percaya Lebih pintar mana? Lebih pintar mana? Antar dokter sama Allah Enggak ada apa-apanya Enggak ada apa-apanya Ilmu yang dimiliki oleh dokter dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Pondasi Beragamanya orang Islam itulah Patuh dan tunduk Dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jawa Itu adalah pondasinya. Nah, Ustadz Ada sebagian orang yang mengharamkan Wanita memakai celana dalam <tuh> Sehingga bener benar baik <tuh> Celana dalam untuk dipakai di dalam Atau celana dalam untuk dipakai di luar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 Bersalat kui gemop bius keringete, kaya war, kaya wong bermaraton, eh. Kan jadi sehat, uduh masalah sehate, masalah sing bengkek kan, sing boyok sing eh. dan itu jelas tidak cuma, tidak cuma Apa perbedaan kata haram?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 hidup dengan nyaman orang nasi kepikir jukut pelinteng <SILENCIO> nang Indonesia si piyik wes dijukut <SILENCIO> betul enggak betul kayak siapa <SILENCIO> nah kayaknya karo jenengan pian bok sing ngasih ya ke banget nah. masih piyik saja diambil ya kalau di sana Allah yang pernah haji pernah umroh itu yang namanya merpati ribuan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 Kalau anda sudah ketutup sama Allah maksiatnya, sembunyikan, bertobatlah antara anda dengan Allah Azza Wajalla. Inna <tik> Allahalayyata'alamuhu zambun yaghfiruhu. Tidak ada dosa yang di mata Allah terlalu berat untuk diampuni. Asal kita mau tobat apa nasuhah. Apapun dosa, kalau kita tobatnya nasuhah akan diampuni oleh Allah Azza Wajalla, insya Allah.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 Talak satu selama Ramadhan. Kalau tak bisa, kalau tak bisa mengatur diri, tak bisa mengatur diri, selalu ada godaan-godaan, pengen buka yang benar-benar malah yang munculnya yang tak benar-benar Sudah talak satu dulu. Talak satu, nanti rujuk lagi, ya, untuk sementara waktu. Tapi bukan berarti rujuk lagi lihat maksiat lagi bukan. Ya. Tapi sementara berusaha untuk melatih diri. Bagaimana dengan orang yang sengaja tidak mau sahur Karena sudah merasa kuat puasa dan terbiasa puasa dengan tidak sahur Jawabannya tidak dapat pahala Tidak dapat pahala sahur Maksudnya bukan tidak dapat pahala puasa Tidak dapat pahala sahur Tidak dapat pahala sahur Dan juga tidak diberkahi oleh Allah Karena Nabi SAW mengatakan tasaharu Saurlah kalian Fa'inna fissahuri barakah Karena di dalam makan sahur itu Ada berkah Berarti kalau tidak sahur itu Tidak dapat apa? Berkah Dan tidak dapat pahala sahur Sebagian orang mengira Yang namanya sahur itu harus Makan besar Bukan Ya, Panjenengan cuma Minum Ya, Bismillah. Satu teguk niatnya sahur sudah dapat pahala. Berarti sahure kur banyak bening ya, <tuh> eh. yang nggak nendak kuat. Ada sebagainya pernah ditanya saya sama saudara saya, lele, ya, budaya lele, aku kayak neng sahure medang teh, cuma minum teh saja, sama satu mundul apa apa, puis sahur apa enggak? Itu sahur itu.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 kalau tiga hari, sesuai dengan kebutuhan juga bagus-bagus saja. -bagus Itu cuma berdasarkan uh, pertimbangan sistematika di dalam makan saja. Kalau memang Anda kuat cuma dua kali sehari, tidak ya, apa-apa, silahkan. Yang penting tidak berlebihan. Intinya tidak berlebihan. Ada pertanyaan yang mungkin... Uh,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 perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa wa atuubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh